Mitra Bisnis Kepolisian Republik Indonesia berencana membatasi jarak tempuh sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan yang belakangan ini cenderung meningkat. Rencananya Kepolisian akan membuat batasan daerah jangkauan. Misalnya sepeda motor dari Jakarta dibatasi maksimal sampai Bogor. Jika lebih dari itu, akan dikenakan denda. Untuk membicarakan hal tadi, saya sudah tersambung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Tarikesit. Mas Danang, bagaimana komentarnya soal ini? Saya masih melihatkan soal mobilitas, masyarakat kan tidak bisa diambat ya. Kalau memang dari pihak kepolisian itu ingin membatasi panjang perjalanan sepeda motor, saya kira bukan dengan regulasi, tapi dengan pilihan lain yang ada. Jadi misalnya kalau diinginkan kendaraan perjalanan ke sepeda motor yang panjang, ya tolong halte-halte busway dan bis itu atau kereta api diberi tempat parkir yang cukup, sehingga mereka kalau tidak bisa jauh, kemudian mereka bisa menggunakan alternatif. Kalau kita membatasi tanpa berikan alternatif pasti akan banyak di challenge kebijakan itu apalagi kalau itu kemudian akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena mobilitas masyarakat berkurang semakin tinggi mobilitas semakin tinggi pula kesempatan ekonomi bagi masyarakat nah ini kalau dibatasi seperti itu kan ada risikonya ya untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi memang kalau kita kaitan dengan kecelakaan semakin sedikit exposure atau paparan terhadap perjalanan pasti risiko kecelakaan pasti menurun tapi kita memberikan solusi kepada masyarakat juga tidak hanya dibatasi, tapi harus diberi alternatif yang lain. Kalau menurut data, sebenarnya bagaimana perilaku berkendara sepeda motor masyarakat terhadap keamanan dan tingkat kecelakaan Mas Danang? Kalau kita lihat statistiknya kan juga 70% kecelakaan itu kan melibatkan sepeda motor. Lihat dari sisi jumlah kecelakaan dan tingkat fatalitas memang sepeda motor itu bisa sebagai penyebab, tapi juga sebagai korban. Tapi ini memang terjadi karena jumlah pengguna sepeda motornya memang sangat banyak. Kalau kita lihat kan dari e, kecelakaan yang terjadi itu juga sekitar 70% kan karena incompetence atau persoalan pengemudinya bisa terjadi karena tidak kompetennya dia di dalam pengemudian maupun kemampuan kendaraan yang memang tidak memenuhi syarat di samping kondisi jaringan-jalannya ya. Tetapi kalau di daerah perkotaan memang kompetensi pengemudi itu menjadi paling utama. Tapi bukankah kepolisian sebenarnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan sejak proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM? Bukan melalui aturan yang membatasi mobilitas sepeda motor yang seperti ini, Mas Danang? Memang itu kan kalau kita lihat memang bottom Lain ya. Bottom line kan bahwa sistem orang untuk masuk di dalam pengemudian kendaraan itu memang harus diperbaiki secara progresif ya. Artinya bahwa kalau masyarakat yang memiliki SIM memang betul-betul dia memiliki kualifikasi dan kompetensi di dalam proses kesana. Begini ya, yang namanya SIM itu kan bukan hak individu karena di dalam SIM itu kan juga ada kewajiban dari pengemudi untuk menjaga tidak hanya keselamatan diri tapi juga orang lain. Sehingga betul-betul kompetensi yang diperlukan itu memang harus cukup tinggi ya bahkan kalau kita merujuk pada standar yang paling tinggi kan di Jerman ya sekarang ini saya kira itu satu bentuk format standar yang bagus. Kemudian yang kedua, yang nama uji lapangan, itu harus betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai hanya menggunakan uji atau tes tertulis saja, tapi tidak diuji di lapangan. Kita masih melihat mereka yang di jalan, baik mobil maupun sepeda motor itu, teknik perkendalanya itu kan kurang baik. Sehingga memang harus ada upaya yang konkret mengenai bagaimana memperbaiki teknik pengemudian yang tepat itu, yang benar. Dan ini memang harus kita bisa sama dengan sekolah-sekolah mengemudi yang ditunjuk. Jadi ada banyak hal yang usah sih bukan performance buruk, tetapi saya kira tantangan ke depan dari kawan -kan kepolisian untuk bisa memperbaiki sistem perolehan SIM ini, karena ini kan ujung dari praktek Kemudian di jalan raya ada dua pendekatan ya. Ada kita bisa menggunakan test track atau kemudian kita melakukan pengetesan di jalan raya. Saya kira dua-duanya bisa dilakukan asal dilakukan dengan baik dan benar. Dan pasti harus dilihat, tidak hanya masalah keselamatan itu menjadi penting, tapi apakah ada alternatif lain itu. Saya kira yang menjadi pertanyaan pokoknya. Lantas bila kepolisian memang tetap ingin merealisasikan aturan ini dan alternatif transportasi untuk masyarakat juga belum tersedia, apa yang akan terjadi terhadap masyarakat? secara umum Mas Danang. Dalam saya alternatifnya nggak ada, saya kira itu akan melanggar hak asasi ya untuk melakukan mobilitas sosialisasi untuk masalah penggunaan sepeda motor yang baik, kemudian mengurangi kebutuhan untuk perjalanan eh, dengan kendaraan bermotor, memang harus dilakukan. Kalau di dalam perkotaan, satu yang ingin kita dorong kan masalah e-enforcement ya, enforcement dengan instrumen IT ya, karena kan kalau kita lihat jumlah aparat kepolisian terutama yang dipercaya di laluan, itu kan memang selalu kurang. Yang pertama, dan kedua, saya lebih percaya pada tingkat tindakan preventif bahwa kita harus lebih mengupayakan misalnya proyeksi yang bagus ya kemudian secara rutin itu melakukan pengecekan kemudian melakukan kampanye yang besar-besaran untuk keselamatan ini saya kira akan lebih efektif daripada kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Demikian Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, saya Giri Sadewa.